Pak Haris e l a m a t siang Selamat siang Bu Komentarnya Pak Ya memang kelihatannya kan kita ini kelihatannya bukan seperti orang miskin tingkahnya kita Seperti anggaran kayak mobil menteri yang harus taruh Padahal yang lama masih bagus s Anggota pejabat-pejabat ya kan Terus juga seperti g e d u n g DPR yang gak ada hubungannya dengan produktivitas ya terus kalau、uh, acara-acara itu pelantikan d p r yang lain-lain itu kelihatannya kita memang bingung sendiri sementara jalan-jalan pada rusak dan lain, lain sebagainya memang kelihatannya ini negara ini kayaknya salah urus ya yang, yang mengerjakan ini kayaknya para birokrat semua, bukan pengusaha gitu, kalau pengusaha itu pengeluarannya itu sedikit harus anaibal m baliknya kalau kita kan enggak Keluarin aja itu duit l Seolah-olah itu duit kita banyak, itu banyak r e n g Terima itu kasih Baik terima kasih Pak Hari Selamat sore Pak Fauzi Silahkan Pak Ya infrastruktur kita ini sekarang carut-marut Karena kalau kita mendengar beberapa informasi Bahwa kendaraan motor itu Sudah menjadi korban akibat infrastruktur Setiap menit satu orang mati seluruh Indonesia Tetapi masyarakat itu terlalu baik m Usinya kita demo Tidak atau memboykot Tidak membayar STNK nah, jadi Saya pun t e r s e d i a Untuk ikut menjadi pelopor Kalau memang Masyarakat semuanya Mau mendemo Uang STNK motor Mobil itu Triliunan setiap tahun Kemana uang itu Sedangkan jalan Setiap rumah kita membayar lagi PBB パ・グステのソーマッサー・サラゴトン・ロヨンとマンプバイキー。カマナプラント・マリ e タ。サイキラワキジャマンパーとでィダミキン、イタマラスキア、スタート・ウドウォーターウン、ジャーラン・ e ィタンバー、ジナイカン、スキンバー。パ・アグステン・ソーマッサー・サー・サー・サー・サー・サー・サー・サー・サー・サー・サー・サー・サー・サー・サ yang salah itu menurut saya itu birokrasinya ini birokrasinya itu kalau ada proyek itu jadi pengusaha itu harus membagi-bagi uang di meja birokrasi itu jadinya kalau akhirnya yang dia kena, kena KPK itu bukan birokrasinya tapi pengusahanya yang salah itu birokrasinya itu harus dibenahi dulu kalau yang kerjanya begitu memeningkan kantong sendiri ya mestinya itu harus dipecat kalau tidak d i m a s u k k a n penjara kalau di p e biara terus sampai kapanpun ya n g g a k bakalan benar kalau manusianya itu yang di kantor-kantor itu masih kerjanya masih begitu n g g a k bakalan benar lah negara kita indah assalamualaikum waalaikumsalam dan terima kasih Pak g u s t i n sore Pak Robert silahkan mungkin kata-katanya kurang tepat kalau dibilang ada yang salah bukannya ada yang salah memang sengaja diselewengkan itu uang per triliun-triliun APBN sama APBD yang FTNK triliunan itu dibuat bancaan dibuat p e s t a bersama birokrat legislatif sama peng pengusaha-pengusaha preman yang punya jaringan di birokrasi マガシックマリンパ、ロベッパ、ワー・ウィオス・ママソレイや、シュラケンや、ガベベレジャオ、ジュンアパ、ロベッ。や、パティリンパケポヤポヤブ、パケ、ヤタ、マリア、パレカヤン、ピアンパパパリタ、ヤウダ、アディアナチップパセキタラ、ピアパティ。